Salah satu artis idolanya Karang Gendeng Ya. Siapa dia kalau bukan Salma Novita Ju Monggo Mbah Lurah katuran Jekar Sematawis. Iki anak wedok sing Selamat sore sampai Indonesia. of us kenyamanan dari teman-teman musisi dan artisnya dari jajaran tim keamanan khususnya bapak-bapak panitia mohon untuk pengawalannya ya biar suasana menjadi suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan dan apabila anda kepingin fotret-fotret jangan sampai naik di panggung saudara-saudara maksud hati ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai ada pesto yang tak usai. Cukup sampai di sini cuma kita berada bersama jubalabang. Terima kasih bapak Kepakop, terima kasih bapak Kapolsek, bapak serta bapak Kepala Desa dan terima kasih kepada semuanya. Selamat sore sampai jumpa.